Mitra bisnis belum lama ini, Presiden SBY kembali mengungkapkan pernyataan yang mengundang kontroversi terkait gajinya yang belum naik selama tujuh tahun menjabat. Meski pihak Istana mengklaim maksud dari pernyataan itu tidak terkait sama sekali dengan permintaan naik gaji, namun Menteri Keuangan menyambut pernyataan Presiden dengan mengungkapkan rencananya untuk melakukan penyesuaian gaji pejabat negara. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Quick Yanti. Pak Quick pemerintah akan melakukan penyesuaian gaji pejabat negara, mulai dari presiden hingga seluruh jajaran yang ada. Nah, apakah Bapak melihat kondisi ini memang sudah sesuai seperti wacana Bapak tentang merit system? Ya, tapi kan tidak bisa berdiri sendiri, oleh karena jumlah pegawai negerinya terlalu banyak. Jadi itu mesti di, dikecilkan dulu, artinya dirampingkan dulu, karena eh, jumlah PNS, itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah yang terjadi di Indonesia, PNS yang ada tidak bisa dipecat. Tidak bisa diperhentikan, tetapi PNS-nya itu ditambah terus, rekrut terus. Jadi lambat laun membengkak, apalagi ada Menteri PAN dulu yang alami yang mengatakan, jumlah pegawai negeri masih sekian persen dari penduduk, sehingga gaji saja sudah mengambil berapa persen dari APBN itu kan? Aneh karena itu mengabur hamburkan uang, maksud saya itu supaya efisien, uangnya tidak terhambur-hambur itu. Dengan apa? Dengan maksud pada akhirnya supaya punya uang untuk menggaji yang setinggi-tingginya. Jadi itu mesti dirampingkan, betul-betul ramping sesuai dengan kebutuhan. Itu pertama, setelah itu terjadi maka gajinya itu e, dinaikkan, e, perbandingannya diperesin dulu sesuai dengan merit system. sesudah itu lalu e, dinaikan sampai mencukupi. Jadi standar kecukupan gaji pejabat baru bisa dilakukan jika telah dilakukan perampingan ya, Pak Quick? Iya memang. Memang seperti itu, sampai mencukupi bukan hanya untuk hidup, taraf hidup akan tetapi mencukupi disesuaikan dengan yang berlaku di dunia swasta, ditinjau dari sudut pekerjaan, tanggung jawab segala. Nah, dengan demikian maka ee Lalu baru menjadi pertanyaan presiden dengan tanggung jawab sekaliannya itu pantasnya berapa gitu. Demikian Kwi Kiangi, saya Dinda Natasha.